Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Chief Executive Astra International Honda Self-Operation, Sigit Kumala. Pak Sigit, apa komentar Anda mengenai rencana kebijakan ini? Mestinya sih bagus ya, supaya jumlah kecelakaan itu nggak akan bertambah banyak. Cuman pembatasan ini ini yang harus apa, dilihat secara total ya, karena misalnya sekarang ini kan banyak pekerja yang ya, asal usulnya dari daerah penyangga Bogor paginya kerja di Jakarta. Nah itu mereka kalau nanti dibatasin mereka akan naik apa kendaraan umumnya udah tersedia atau belum? Ya kan sehingga kalau belum tersedia kan mereka konsumen akan kesulitan kan masyarakat. Kalau mengenai pembatasan kecepatan kalau masalah ada ya pembatasan kecepatan ya itu saya setuju karena untuk mengurangi apa tingkat kecelakaan. Nah kalau ya mengenai pembatasan wilayah eh, itu tadi bagaimana kalau yang mereka kerja di luar wilayah tersebut angkutannya apa yang harus disediakan kan sekarang ini angkutan masalahnya belum tersedia secara banyak ya kan. Lalu Pak, yang jadi isu juga adalah disiplin dari pengendara motor yang saat ini dinilai masih sangat rendah di jalanan. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya gini, memang sumber kecelakaan itu hasil survei kan 60% itu disebabkan oleh pengendara. Ini yang sebagai dari asosiasi kita harus menggalakkan mengenai kegiatan safety riding kepada konsumen. Tapi masalahnya kan mental di lapangannya itu yang apa, bisa di, dikendalikan dengan baik sih. Ini yang coba kita dari asosiasi berusaha bagaimana pengendara ini bisa mengendalikan emosinya di jalan. Terakhir Pak, ada saran lain Pak terkait rencana kebijakan ini ke depannya? Gini, mungkin kalau mau melakukan itu, ketersediaan angkutan mahasiswa itu dipersiapkan dulu ya, baru nanti dibikin kebijakan tersebut. Supaya si masyarakat ini tidak menemui kendala nantinya di transportasinya. Demikian Chief Executive Astra International Honda Sales Operation, Sigit Kumala. Saya Wendy Lim.